Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa wa man tabi'ahum ila yaumil Amma ba'du. Jamaah salat Maghrib Masjid Jenderal Sudirman yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, takantinya kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang masih memberikan berbagai macam nikmat pada kita semua. Mana kita ada di sini Kita masih berada di alam dunia Dalam nu nuansa ketakwaan ini Semua tak lepas dari Rahmat atau e, Kasih sayang Allah kepada kita semata Kalaulah Allah tak sayang lagi Sama kita e, Apa saja bisa terjadi pada Diri kita Apakah kemusibat, apakah kecelakaan Ada saja yang menimpa Jadi Allah masih selamatkan Si sayangnya kita Sehingga kita masih berada dalam keadaan sehat. Maaf ya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian dari buku Torio Fussalihin yang saat ini sampai pada pembahasan tentang cinta kepada Rasulullah SAW sebagai salah satu jalan untuk masuk surga. Ya. Cinta kepada Rasulullah ini Adalah syarat ya, Kalau orang tidak cinta pada Rasulullah Muhammad SAW Maka dia tidak bisa Masuk surga Kita sudah bicara tentang cinta kepada Allah Nah, Kita ingin sedikit Mengulas apa Bedanya cinta dengan taat Apakah kalau kita sudah taat sama Nabi Apakah kalau kita sudah Mengikuti perintah beliau Berarti kita otomatis cinta Nah, itu belum. Belum otomatis jadi. Kenapa? Karena cinta itu beda. Orang kadang taat pada atasan, ya. Tapi apa dia cinta pada atasannya? Belum tentu juga. Cuma sekedar patuh. Kadang ada orang terpaksa. Dia sebel sama atasannya, dia benci sama atasannya. Kapan orang ini diganti? Bahkan lebih ekstrim lagi, kapan orang mati gitu. Tetapi mau enggak mau dia ngikut aja, perintah atasan diikutin aja. Nah, itu ngikut Bukan atas dasar cinta Tapi karena terpaksa Nah kita kepada Rasulullah SAW Kalau beberapa bulan lalu kita bahas cinta kepada Allah Begitu juga Kita melakukan apa perintah Allah Kita sholat nih Dan kita meninggalkan apa larangan Allah Kita gak mau maksiat misalnya Itu tidak sekedar karena kita tahu bahwa Allah itu Tuhan Maha Perkasa Kalau kita gak taat nanti kita diazab Masuk-masuk neraka Gak sekadar itu jadinya Tapi kita melakukan itu Karena memang kita cinta pada Allah Nah cinta itu kan Dia uh, Satu makam yang lebih tinggi Daripada sekadar taat Karena taat belum tentu cinta Tapi cinta dan pasti taat Apalagi cinta yang bersifat vertikal Cinta uh, Seorang hamba kepada Tuhan Dan cinta seorang pengikut Umat kepada Nabinya, maka itu cinta yang vertikal. Dalam pepatah Arab dikatakan, laukanahubuka shodiqan la'atahu. Di anna almuhibba limanyuti'u li almanyuhippu muti'u. Kalau saja cinta patuh benar pasti kok akan taat patuh pada perintahnya. Karena yang namanya orang cinta, dia pasti akan patuh kepada yang dia cintai. Nah gitu. Jadi ketika kita mencintai Rasulullah SAW ini kita menumbuhkan e, rasa mengenal. Nah, satu hal lagi, kita enggak mungkin cinta kalau enggak kenal. Maka kata pepatah, kita tak kenal maka tak, tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka semua harus selalu diawali dengan perkenalan. Kita mengenal kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mana? Dari mempelajari sirah atau perjalanan hidup beliau. Sirah itu artinya biografi perjalanan hidup. Nah, dengan membaca kan sekarang kan sudah alhamdulillah banyak buku ya tentang sejarah apa Sirah Nabi Shallallahu ya, Alaihi Wasallam. Lain tidak dengan mengenal bagaimana kehidupan beliau, bagaimana perjuangan beliau. Dan itu juga sudah diajarkan kepada kita sejak kita kecil ya di sekolah-sekolah agama mulai dari SD, SMP, SMA di pelajaran agama selalu ada. Nah, kita tanamkan juga itu kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita untuk mengenal. Jadi kalau ada orang bertanya, apa sih tujuannya kita mempelajari sirah atau biografi Rasulullah? Tujuannya salah satunya adalah untuk supaya menumbuhkan rasa cinta. Karena kalau kita selami benar-benar kehidupan beliau, kita baca buku sejarah itu seakan kita hadir di situ melihat langsung. Makanya itu memang kita harus memilih-pilih mana buku sejarah atau buku sirah nabi yang memang menjiwai gak sekedar berisi ilmu pengetahuan tapi penulisnya itu bisa mengetengahkan bahasa yang orang seakan masuk oh, kalau ada kayak dalam film, dia baca buku dia masuk dalam buku itu, ya, kayak gitu dia seakan masuk dalam apa yang digambarkan dalam buku itu ter apa terbayang dalam wajah kita, seakan kita masuk kamar-kamarnya Rasulullah, seakan kita mengikut perjalanan beliau, seakan kita ikut diboncengi ontanya beliau misalnya. nah itu akan semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala nah cinta kepada apa, apa uh, padilah atau keutamaan dan bagaimana cinta kepada Rasulullah ini bisa membawa kita ke surga karena memang cinta salah satunya adalah bahwa cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah syarat keimanan tidak dikatakan beriman orang kalau benci kepada Nabi Muhammad SAW ada orang yang masuk Islam tapi benci kepada Nabi maka dia jadi munafik seperti yang munafik munafik di Madinah itu rata-rata benci kepada Rasulullah gimana sih pendatang kok bisa jadi pimpinan Abdul Malik ibai ya, ya sentimen kepada orang-orang muhajirin termasuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka itu kan pendatang ya diusir dari kampungnya di Mekah minta perlindungan ke Madinah datang-datang udah -datang jadi pimpinan nah, iri mereka nah itu akhirnya menyebabkan mereka benci masuk Islam tapi masuknya bukan karena iman kebencian mereka menyebabkan akhirnya mereka munafik dan akibatnya mereka akan berada di kerak dasar neraka sebagaimana firman Allah di surah An-Nisa innal munafiqina fid dhalkal asfali minan nar orang munafik itu ada di kerak paling bawah neraka hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fa waladhi nafsi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi Demi Allah demi yang, jiwa, yang jiwaku berada di tangannya Tidak dikatakan beriman Salah seorang dari kalian Sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai Lebih dia cintai daripada Anak dan bapaknya sendiri Jadi kedudukan Rasulullah Adalah manusia Pertama Yang paling kita cintai Dan cinta Kepada Rasulullah ini Dia hidup selalu Sekalipun orangnya telah meninggal dunia, maka eh, di antara semua makhluk manusia yang pernah ada di muka bumi ini haruslah Nabi Muhammad SAW menjadi tingkat teratas dari orang-orang yang paling kita sayangi, yang paling kita cintai. Orangnya sudah nggak ada, gimana kita mengungkapkan cinta? Nah, nanti akan kita bahas. Juga dalam hadis Anas radhiallahu an. Di mana Rasulullah SAW bersabda, Layuk minul aha hatta aku na ahabba ilahi minwalid ini, wawalat ini, wana si in. Tidaklah beriman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada bapaknya, anaknya, bahkan semua manusia, bahkan pada dirinya sendiri, atau lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Sebagaimana hadis yang terkenal dari Umar bin Khattab atau Umaran, yang mana dia mengatakan, 'Ya Rasulullah, engkau memang manusia yang paling dicintai saat ini.' Kecuali diriku, maksudnya lebih kucintai, tapi diriku lebih kucintai daripada engkau. Kata Rasulullah, enggak bisa, Umar. Harus engkau lebih cinta pada aku, bahkan lebih cinta daripada diriku sendiri. Sempat berpikir, akhirnya baru Umar mengatakan ya sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Rasulullah mengatakan, nah itu baru, benar Umar. Ala ya Umar, baru sekarang, sekarang baru benar ya, Umar cintamu pen pendudukan cinta. Sudah benar, yaitu mencintai Rasulullah SAW dulu Baru kemudian yang lain-lainnya Di dunia ini Yang kedua Cinta Nabi SAW Miscaya menemani beliau di surga Berdasarkan hadis Anas bin Malik an Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW Menanyakan Wahai Rasulullah, kapan sih Hari kiamat ini tiba Rasulullah tidak jawab Tapi balik bertanya Emang kamu sudah mempersiapkan apa untuk hari kiamat itu? Hari kiamat itu pasti tiba Tidak tiba pun kita bi pasti men bisa mendahului hari kiamat gitu. Karena kita pasti mati Jadi gak usah mikirin dia kapan tiba, dia pasti tiba, gak usah ditunggu Yang penting sekarang kamu sudah mempersiapkan apa untuk menghadapi hari kiamat Maksudnya ha hari setelah kiamat Kehidupan akhirat ya, Mem Udah kita persiapkan apa untuk bahagia di akhirat dan terhindar dari azab neraka kalau kita dengar bacaan imam kita tadi yang kalau ngerti artinya kan membuat kita menangis di mana apa penghuni neraka minta kepada penghuni surga minta dikit dong minumkan jadi apa penghuni surga itu melihat kehidupan penghuni neraka Oh kayak gini mereka gimana sekarang Bisa kamu rasain belum janji Allah itu karena ya penghuni surga ini mengatakan iya benar beginilah ternyata benar ya dulu coba kalau saya beriman nah dia ya. penghuni sorga hanya mengatakan rasain kalian sekarang baru kalian tahu bahwa apa dulu yang disampaikan para penceramah di masjid para pengkhotbah dan lain sebagainya guru-guru dahulu nasihati jangan maksiat dan ya, laksanakan sholat rajin ibadah nah sekarang baru kamu rasakan konsekuensinya mereka melihat penghuni neraka itu dalam keadaan mereka terbang dengan singgasananya dengan kursi-kursi mereka dan penghuni neraka melihat bagaimana mereka makan minum dan tadi apa mereka minta minta sedikit airmu apa ayat terakhir dibacakan imam di tadi apa kata penghuni surga Allah mengharamkan ini untuk orang-orang kafir seperti kalian na'am binnah kalau kita resapi dan kita mengerti arti bacaan tadi akan sangat menusuk sekali di dalam Hati mumpungnya kita masih hidup Berarti masih ada kesempatan kita Untuk menjadi penghuni surga Dengan cara bertawabat Dari apa-apa dosa-dosa yang telah kita lakukan Nah eh, kemudian Rasulullah bertanya Kamu sudah mempersiapkan apa Untuk hari kiamat itu Dia menjawab cinta kepada Allah dan Rasul Maka Rasulullah pun bersabda Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai Anta ma'aman ahibab ta' Anas bin Malik Marikulullah Yang meriwayatkan hadis ini Mengatakan tidak ada kali lagi yang paling Menggembirakan kami Selain dari bahawa ucapan Rasulullah Engkau bersama orang yang Engkau cintai Maka kata Anas kami pun mencintai Rasulullah kami mencintai Abu Bakar Mencintai Umar dengan harapan Bisa bersama mereka nanti di surga Jadi hadis ini Dengan mencintai Rasulullah mencintai para sahabat Rasulullah mencintai Orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, maka merekalah yang akan bersama di surga nanti. Maka orang-orang yang membenci sahabat Rasulullah, ya membenci Abu Bakar, membenci Umar, bahkan kafirkan mereka, maka tidak akan pernah bersama dengan mereka di surga nanti. Padahal mereka adalah orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Kemudian Cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan membuahkan manisnya iman, sebagaimana yang pernah kita jelaskan dalam hadis. Cinta kepada Allah membuahkan manisnya iman dalam hadis. Tiga perkara. Salah satu uh, uh, kunnafihi wajah alalawatul iman. Ada tiga perkara yang kalau orang ada tiga perkara itu dalam diri seseorang mereka akan merasakan manisnya iman. Yang salah satunya adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta mereka daripada yang lain oke. Okay. Nah, kalau kita sudah bicara masalah cinta sekarang kita mungkin akan mengaku gimana sih kita cinta pada Rasulullah kalau waktu Rasulullah masih hidup para sahabat itu menunjukkan kecintaan yang luar biasa ya, menemani selalu menemani Rasulullah selalu pengen bersama Rasulullah bahkan yang ekstrimnya misalnya dalam perjanjian Hudaibiyah terlihat bagaimana para sahabat Rasulullah buang ingus saja diperbutkan Rasulullah buang dahak saja di perebutkan Para orientalis berusaha Menginikan hadis ini nih. Ini gak benar nih Masa iya dahak orang di emang Emang gak, gak, gak jijik gitu Iya kalau dahak ada Kita jijik Tapi ini dahak Rasulullah SAW Kok bisa ya? Nah bisa Coba lihat Ibu-ibu Yang uh, uh, apa, rela Menghisap ingus anaknya Yang masih kecil bayi-bayi kan Bapak-bapak yang punya istri. Bapak-bapak pernah tidak mengisip? <gih> ingus anaknya. Ada sih, ada bapak-bapak yang juga rela seperti itu. Itu kenapa? Kenapa coba? Itu ibu rela. Ikan kalau anak-anak pilaf, mereka kan masih kecil belum bisa buang ingus. Nah itu harus diisip. Kalau enggak, enggak keluar nanti. Makin parah nanti akhirnya diuap, kan di rumah sakit. <tuh> coba kita tanya, kenapa? Kok rela? mau aja apa ngisap uh, ingus atau dahak anaknya sendiri. Coba kalau anak orang, mau enggak dia? Belum tentu. Nah, ini masalah jiwa. Karena dicinta pada anaknya itu. Jadi tidak heran kalau para sahabat waktu itu bahkan mau mau mem mem memperebutkan dahak Rasulullah pun Beda enggak kita apa rasa cintanya itu enggak beda, tapi kita mikir masih kok gitu ya ada ada gimana gitu tapi mereka yang sudah hidup bersama rasulullah itu beda makanya iman mereka pun jauh beda dengan iman kita jadi nggak nggak sulit untuk dipahami oleh akal bahkan fitrah jiwa manusia nggak sulit ya, itu buktinya ada di depan kita bagaimana ibu-ibu rela menghisap dahak anaknya ya rela nyebokin pegang kotoran anaknya misalnya itu karena apa? Karena cinta. Nah, begitulah para sahabat Rasulullah SAW di saat beliau masih hidup. Oke. Okay. Ketika beliau sudah meninggal, maka apa yang harus kita lakukan? Kita sudah kehilangan kesempatan untuk jadi sahabat Rasulullah. Tapi paling tidak, kita tetap bisa menjadi saudara-saudara Rasulullah. Bagaimana? Dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, pengen banget ketemu dengan saudara-saudaraku. Kata Rasulullah. Wadidtu an'alqa'ihwanih. Kata para sahabat, bukannya kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalian tuh sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku itu adalah orang yang beriman kepadaku padahal mereka gak ketemu aku. Kata Rasulullah SAW. Ya mudah-mudahan kita ini. Kita-kita ini mudah-mudahan yang dianggap saudara-saudara oleh Rasulullah SAW. Di akhirat nanti. Jadi banyak banget dong sehingga nggak masalah apa, apa susahnya bagi Allah mau sebanyak apapun saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amal kita yang akan mempertemukan kita ya, kita nggak perlu berdesak-desakan dorong-dorongan lagi untuk ketemu dengan Rasulullah Kalau amalnya sudah mencukupi untuk itu amal yang akan membawa kita masing-masing dan semuanya akan bisa ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam telaganya beliau. Menimba minum dari telaganya beliau Sebagai pertanda ke orang selamat Sebab kalau dia minum dari telaga itu berarti pertanda Dia selamat akan bisa melewati Suratul Mustafim Jadi cinta Cintailah Rasulullah dalam bentuk amal Amal apa? Ya Taat pada apapun perintah Rasulullah SAW Dan meninggalkan larangan beliau Dan melaksanakan Sunnah-sunnah beliau e, Secara naluriah Cinta itu kan akan me, me, apa, membuat orang pengen ngikut, ya. Lihat orang kalau cinta sama artis idolanya, potongan rambut diikutin, pakaian pun diikuti, gaya-gaya jalan pun diikutin gitu loh. Karena ada ada semacam memang naluriyah begitu. Nah kita pun dua Rasulullah pun harus begitu. Misal ada orang yang tahu bagaimana cara berjalan Rasulullah, tidur Rasulullah potongan rambut Rasulullah. Sekalipun itu bukan suatu kewajiban, tapi kalau dia pengen ngikutin itu, karena dia cinta pada Rasulullah, dia dapat pahala. Karena itu. Itu dari hal kecil. Dari hal kecil. Tapi yang lebih lebih besar dari itu adalah melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Lalu berusaha untuk meniru bagaimana kehidupan beliau dengan penyesuaian pada apa yang alam kita ke, apa zaman kita berbeda dengan beliau, tetapi konteksnya bisa tetap ada pada zaman kita sekarang. Nah, meneladani itu, meneladani itu adalah bentuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam, karena memang beliau uswatun hasanah, apalikah alaikum, firasulillahi, uswatun hasanah kata Allah. <tuh> uh, telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagi kalian kata Allah dalam surah Al Ahzab. Nah ini. Uh, yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah banyak-banyak membaca Sirah Rasulullah buku-buku Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai sekarang beli buku Sirah, gitu, misalnya. Nah, terserah buku apa saja. Uh, uh, apa? Uh, Karena kenapa kita dorongan apa yang membuat kita membeli buku? Pengen mengetahui lebih jauh kayak apa sih kehidupan Rasulullah ini. Nah itu akan menumbuhkan rasa cinta karena banyak orang yang enggak terlalu peduli karena dia enggak enggak enggak kehidupannya. banyak orang yang merasa ketika misalnya ketika ada pelecehan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya udah biasa aja itu misalnya. Atau ketika misalnya ada pelecehan terhadap Al-Qur'an, biasa saja itu biarin Allah, biarin aja Allah yang bela Al Qur'annya sendiri. Kenapa orang bisa begitu? Ya karena memang di hatinya belum ada belum terpatri rasa cinta itu karena dia jarang berinteraksi. Nah, salah satu yang menyebabkan cinta adalah Keseringan interaksi Orang tidak akan cinta pada Al-Qur'an Kalau dia jarang interaksi dengan Al-Qur'an Baca Al-Qur'an jarang ya. Tetapi kalau orang makin sering interaksi dengan Al-Qur'an tumbuh, tumbuh sendiri cinta itu Pertama mulai dengan membaca dulu Gak bagus bacaannya Rela mengikuti pelajaran tahsin Itu udah bagian dari cinta Al-Qur'an Dia mau interaksi, dia mau ruangkan waktu Bahkan kalau memang berbiaya, dia mau bayar untuk Belajar Al-Qur'an Kalau dia belum bisa lebih dari itu, dia pengen mengerti arti Al-Quran itu dia beli kitab tafsir dia beli buku terjemahan itu bagian dari cinta Al-Quran dan itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Karena kita ketika kita menginfakan harta membeli buku misalnya membeli kitab tafsir misalnya kita pokoknya kita kita bawa agama. Karena kita pengen tahu ajaran agama itu itu jadi hujah kita nanti di hadapan Allah. Ini ya Allah saya sudah beli ini buku. Karena saya pengen belajar agama. Dan serius sungguh-sungguh ingin tahu tentang agama ini, itu jadi hujah dia kepada Nabi. Nah, kalau misalnya ada amalan-amalan kita yang masih salah, misalnya uh, artinya masih kurang sesuai dengan sunnah, padahal kita sudah berusaha untuk belajar, itu akan Allah maafkan. Akan Allah maafkan. Kenapa? Karena nih orang sudah berusaha. Allah tuh nggak nggak melihat hasil, tapi melihat usaha orang. Kan hasil Allah yang menentukan. Kita berjuang misalnya untuk meninggikan Islam. Kita berjuang untuk membela Al-Quran. misalnya. Eh, hasil itu Allah yang tentukan. Tapi Allah cuma pengen lihat siapa sih diantara orang-orang ini yang terlibat dalam pembelaan Al-Quran. Terlibat dalam uh, pembelaan terhadap Islam. misalnya. Itu saja yang mau dilihat. Hasil itu Allah yang tentukan. Ya, meski kita kadang dengan hasil yang tidak memuaskan, kita pasti sedih. Itu naluriah. Itu alamiah. Tetapi, Jangan khawatir. Kalau iman kita udah pasrah kepada Allah, kita udah tinggi ta'wakal kepada Allah, maka kita akan kembali tenang karena toh Allah ingin melihat usaha kita, bukan hasilnya. Karena hasilnya sudah ada di tangan Allah. Begitulah. Kalaupun kita misalnya belajar ilmu agama tadi, kita udah ngaji kemana-mana, kita udah beli buku, ya, e, pengen tahu e, apa ajaran-ajaran agama mana halal mana haram, maka itu akan menjadi ujah kita di hadapan Allah. Harta-harta kita, uang yang kita belikan itu. Akan berbicara di hadapan Allah nanti, dia sudah mempergunakan aku untuk Mengetahui agamamu ya Allah, untuk mempelajari Kitabmu ya Allah, untuk mempelajari hadis-hadis Rasulmu ya Allah Mereka semua akan bicara ya, Tapi kalau uangnya dibelanjakan kepada maksiat, dia bicara juga Ini saya dibelanjakan untuk ke tempat-tempat maksiat ya Allah misalnya ya Allah Astagfirullah Dan seterusnya Jadi semua yang kita belanjakan akan jadi saksi dan akan menuntut kita nanti di akhirat. Harta kita kalau enggak jadi lawan kita menuntut kita karena merasa dibelanjakan untuk maksiat, ya. Tapi kalau dia dibelanjakan kepada ketaatan pada Allah, maka dia yang akan membela kita nanti di hadapan Allah. Gitulah. Nah, jadi kecintaan itu dengan makin mengenal, kita makin cinta. Nah, dengan dengan adanya pengenalan itu tadi, juga dengan cara kita makin sering berinteraksi dengan Hadist-hadist Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimana kalau kita mempelajari hadis langsung, misalnya dari buku-buku hadis. Sekarang Alhamdulillah buku-buku hadis sudah banyak diterjemahkan ya, Syaikh Bukhari, ada terjemahannya Syaikh Muslim, ada terjemahannya. Bahkan ada dalam aplikasi Android bisa ada itu ya. Kalau bapak-bapak misalnya menginstal aplikasi itu, mau yang gratis ataupun yang berbayar, itu bagian dari bentuk kecintaan berkuma dia jari yang menginstal itu akan bersaksi juga di hadapan Allah. Saya sudah e menginstal ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada sunah-sunah Rasulullah dengan tahu hadis-hadis Rasulullah, ya. Apa kita mendengar ada ceramah, misalnya ada hadis begini, kita cari di mesin pencari, misalnya itu semua akan menjadi saksi kita di hadapan Allah nanti. Ya, akan sia -sia. tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Kadang Usaha kecil seperti itu pun Tidak akan disiasiakan oleh Allah Dan baru kita terperangah nanti di akhirat Ya Allah ternyata yang kemarin Cuma mencet aplikasi doang Ternyata jadi hujah hadapan Allah Gitu loh Jadi jangan remehkan amalan-amalan kecil Sekalipun Makanya dalam satu hadis kan ada Ada orang yang Menyingkirkan uh, Duri di jalan atau menyingkirkan Rintangan di jalan dan dia tidak Tidak apa? hirau dengan itu ya lah apa menyingkirkan halangan dari jalan tuh sesuatu yang biasa, dia biasa-biasa saja. Ternyata di akhirat itulah yang menyebabkan dia diampuni oleh Allah. Baik. Jadi salah satu cara untuk kita menumbuhkan cinta kepada Rasulullah, pelajari sirah beliau, banyak baca buku-buku sirah dan juga banyak baca buku-buku hadis di mana Rasulullah SAW bersabda jadi semua eh, kita apa kegiatan kita itu kita berusaha untuk mencari hadisnya berusaha untuk mencari eh, apa keputusan Rasulullah Nabi itu kalau nggak ada bagaimana keputusan para sahabat beliau jadi semua mempelajari ilmu agama ilmu tafsir ilmu hadis ilmu fikih ilmu tauhid apalagi semua itu akan mengarahkan kita untuk makin cinta kepada agama ini makin cinta kepada agama otomatis akan mengarahkan kita makin cinta kepada rasulullah shallallahu alaihi wasallam kemudian salah satu juga amalan amalan lisan yang kita bisa kita lakukan untuk menumbuhkan cinta kepada rasulullah adalah sering bersalawat kepada rasulullah shallallahu alaihi wasallam ya apalagi misalnya tadi hari jumat hari jumat bertahil sekarang hari sabtu itu hanya kalau dalam kalian terjadi ya disunahkan untuk banyak-banyak bersalawat sebagaimana saat rasulullah shallallahu alaihi wasallam inna afdali ayamikum al jum'ah fa'aktiru alayya as-salah fa'aktiru fiham alayya salatan fa'inna salatakun ma'robatun alayya hari terbaik kalian itu adalah hari jum'at, maka perbanyaklah salawat kepada aku di hari itu karena sesungguhnya salawat kalian itu akan diperlihatkan kepada aku pada sahabat bertanya gimana cara ini Rasulullah diperlihatkan kepadamu padahal kau telah dimakan tanah kaya patul radu alaika wakad balita ay arinta, bagaimana Ceritanya diperlihatkan kepadamu, padahal jasadnya telah dimakan tanah. Apa jawab Rasulullah? Innallaha harrama alal ardi antakulah jisara al-ambiyah Allah mengharamkan bumi atau tanah untuk memakan jasad para nabi. Jadi para nabi itu masih utuh jasadnya di dalam kubur mereka. masing-masing. Nah, itulah. Jadi gini, kalau misalnya kita ucapkan salam Allahumma salli ala Muhammad wa'ala adi itu salawat kita itu dikirim oleh malaikat dengan kuasa Allah Ya Muhammad, ini ada umatmu namanya si Pulan bin Pulan, ini orangnya nih Dia mengucapkan salawat kepada kamu Ya Rasulullah makin kenal dengan orang ini Makin sering kita salawat makin kenal Rasulullah Makanya dalam sebuah hadis disebutkan yang paling berhak mendapatkan syafaat adalah Yang banyak paling banyak salawatnya kepada Nabi Alaihi Wasallam. Karena itu yang paling sering dilihat oleh Rasulullah Oh yang kamu si Anulia yang sering salawat dengan saya, sini Masalah kamu apa di akhirat kenapa ada dosa yang mana yang berarti kasih siapa, begitu. Jadi kan sendirinya dan itu mudah bagi Allah. Nah, tentunya kita mengucapkan salawat ini sesuai dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah, Rasulullah eh, Muhammad eh, SAW. Kan gampang ya, mengucapin salawat kan gampang. Kita lagi duduk-duduk begini, ucapin aja sebanyak-banyak Allahumma Salamualaikum Muhammadalaillaham sallallahu alaihi wasallam terutama ketika tiap kali mendengar nama beliau disebut ya setiap kali mendengar nama kata Rasulullah kata uh, sallallahu alaihi wasallam kata Muhammad disebut entah itu oleh penceramah atau kita dengar di mana kita langsung mengucapkan mengucapkan dengan bibir tapi enggak dalam hati doang kalau dalam hati doang enggak dihitung mengucapkan dengan bibir sallallahu alaihi wasallam karena kalau tidak diucapkan itu kata Rasulullah orang yang paling pelit yaitu di saat mendengar namaku disebut tapi dia tidak mengucapkan shalawat apa Rasulullah butuh salawat? Enggak. Apa yang ada dijanjikan oleh Allah kepada beliau sudah cukup kita yang butuh bersalawat. Kita yang butuh bersalawat itu agar mempermudah hisab kita nanti di akhirat supaya mendapat syafaat dari Rasulullah Alaihi SAW. Jadi, pengen makin cinta pada Nabi, banyak-banyak mengucapkan salawat. Lagi santai-santai kita salawat. Lagi duduk-duduk kita salawat. Lagi berkendaraan kita salawat. Ya. Uh, apa? Apapun lah kegiatan kita Kita kan banyak diemnya Ucapin sholawat Jadi ucapan bibir kita Di saat kita bersantai Di saat kita uh, sedang Tidak ngapa-ngapain misalnya Malah berbuah pahala Itulah uh, luar biasanya Dalam Islam ini Kemudian Salah satu cara Untuk mencintai beliau adalah mencintai Ahlul baik beliau Ahlul baik adalah keluarga-keluarga beliau yang masih hidup kala itu dan keturunan-keturunan beliau setelah keturunan-keturunan ahlul baik yaitu keturunan Fatimah atau keturunan Ali yang dari Fatimah kerana Ali punya keturunan lain tapi bukan dari Fatimah ini ya, keturunan Ali dari Fatimah yang disebut dengan Habaib atau para syarif gitu. kemudian juga keturunan Bani Hashim dan keturunan Bani Abdul Muttalib keluarga-keluarga Ja'far Keluarga keluarga Ali bin Abi Talib Keluarga Ja'far bin Abi Talib itu adalah Keluarga Abdullah bin Abbas Karena semua itu adalah keturunan Bani Hashim Itu adalah uh, apa uh, Ahlul baik Rasulullah SAW yang harus kita cintai Berikan penghormatan sampai kepada yang sekarang ini Masih ada, para habaib misalnya Kenapa mereka punya kedudukan yang lebih khusus Karena mereka adalah Zurniyat atau keturunan Rasulullah SAW dan mereka berhak mendapat kecintaan kalau mereka baik. Artinya kalau mereka orang-orang baik, orang-orang yang juga patuh kepada perintah Rasulullah SAW. Sementara kalau mereka jadi ahli maksiat, misalnya, ya mereka ber, apa, berhak mendapatkan penolakan sebagaimana ahli-ahli maksiat yang lain. Tapi kalau mereka adalah orang-orang baik, kalau mereka adalah e, masuk barisan para ulama, pejuang-pejuang Islam maka mereka punya kedudukan yang lebih harus dikedepankan dibanding yang lain. Gitu. Jadi ada hak-hak khusus para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mencintai mereka yang baik ini, ulama dari keturunan habaib, keturunan Rasulullah ini yang benar-benar ulama misalnya, ada ada rasa cinta kita kepada e, mereka atau kepada dia itu akan nyambung kepada kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makna perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang mengatakan urqubu Muhammadan fi ahli baitih jagalah Muhammad dalam hal ahli baitnya maksudnya memperhatikan hak-hak mereka menghormati orang alim di antara mereka mendahulukan mereka dalam majlis memberi nasihat kepada mereka yang fasik di antara mereka dengan mengingatkannya akan kedudukannya sebagai keluarga Rasulullah bila terus membuat kesalahan jadi kalau ada habaib yang lain melenceng kita ingatkan ente itu Zuriat Rasulullah tidak pantas melakukan itu, gitu misalnya. Itu adalah bentuk kecintaan kepada Zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita merasa tidak pantas seorang keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perbuatan seperti itu. Itu antara lain. Kemudian yang terakhir adalah mencintai para sahabat beliau. Mencintai sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam. Gimana caranya? Eh, caranya juga sama Membaca sejarah para sahabat itu Sejarah para kulafah ur-rasyidin Khalifah yang empat Ditambah lagi dengan Enam orang yang masuk Sepuluh orang yang dijamin surga Khalifah uh, uh, yang empat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali Ditambah dengan Abdullah bin Zubair Yang masih keluarga Rasulullah Rasulullah, Talham bin Ubaidillah tambah dengan Abu Rahman bin Auf Sa'ad bin Abi Waqqas Apa lagi? Ubaidah bin Jarrah Dan Sa'id bin Zaid, nah, semua itu adalah kesepuluh orang yang dijamin masuk surga Kita baca sejarah perjuangan mereka kayak apa. Uh, itu salah satu cara untuk mencintai para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya kita membenci kelompok orang-orang yang menghina para sahabat Nabi seperti kelompok Syiah Rafi'atul. Yang e, dalam keyakinan mereka Bahwa sebagian besar sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman Itu masuk neraka semua Bahkan kafir semua Bahkan istri-istri nabi terutama Aisyah r.a Selain Khadijah Terutama kebencian mereka sangat besar pada Aisyah r.a Nah semua itu e, Karena mereka benci kepada para sahabat itu Maka wajiblah bagi kita juga untuk membencinya Dan apabila mereka mengkafirkan para sahabat tersebut Maka mereka telah kafir murtad keluar dari Islam dan mereka adalah musuh kita yang nyata. Jadi, kelompok Syiah rafidah itu yang membenci para sahabat adalah kelompok musuh karena mereka telah memusuhi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi bagaimana ceritanya, makanya Rasulullah mengatakan la tasabbu ashabi. Wa allazi nafsi bi dilaw an ahadakum anfa qamisan uhudin zahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Jangan kalian mem, men, mencela sahabatku. Mencela itu artinya menghina, mencercah. Tidak setuju pendapat sahabat itu boleh, ya karena apalagi kalau mereka beda pendapat. Tapi menghina atau mencela tidak boleh. Ya, karena andai pun kalian meng, meng, sedekah kalian itu sama dengan emas sebesar gunung Uhud bagi yang pernah umrah, melihat kan bagaimana besarnya gunung uhud emas sebesar itu kalian infakkan di jalan Allah, tidak akan sama nilai keimanannya dengan satu mood, satu mood itu segemgang, yang mereka infakkan bahkan tidak setengahnya, kata Rasulullah kok bisa begitu? iya, karena tingkat keimanan yang beda bayangkan itu tadi, sampai rela apa apa menjilat dahak Rasulullah SAW bagaimana bisa tingkat iman kita jauh untuk itu begitu kan? bahwa sahabat memang tidak maksum, bahwa sahabat memang mungkin salah ya karena tidak dijaga, yang maksum itu cuma Rasulullah, tetapi kita tidak boleh menghina atau mencela keberadaan mereka. Begitulah e, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. <tuh> <tuh> Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika salat tidak khusyuk, apakah ini tanda Allah tidak mencintai kita? Bukan Allah tidak mencintai kita, mungkin kita tidak cinta pada Allah. Sebab kalau kita cinta pada Allah, maka akhir salat kita kosong. Sebenarnya, enggak enggak begitu juga. Begini, dalam kehidupan kita ini kan kita pasti ada dong. Ya, namanya namanya kita manusia biasa. Apalagi tingkatan kita ini kan tingkatan yang sudah jauh, sudah mendekati akhir zaman. Sudah mendekati akhir zaman. Banyak hal-hal yang mengikis keimanan kita. Maka yang harus kita lakukan itu apa? Yang kita harus lakukan itu Berusaha dari yang kecil Jangan berpikir yang besar dulu Kita berusaha dari yang kecil Gimana caranya berusaha dari yang kecil itu? Ya kita amalkan apa yang kita bisa Meningkatkan amal ibadah yang kita bisa Yang ringan-ringan Kayaknya tadi kayak zikir Jarang sholawat, kita seringin sholawatnya Baca Qur'annya sehari berapa juz Nah kita tingkatkan Gak usah terlalu Inilah gak usah sudah insyaallah, oh, baik Dikit lagi, gak usah terlalu muluk-muluk kita ini aja ee, habis sholat nih habis sholat itu cukup baca 5 ayat aja tapi tiap habis sholat kan jadi 25 jadinya. nah itu misalnya besok sebulan ningkat lagi jadi 10 ayat begitu seterusnya jadi kita mulai dari yang kecil-kecil itu cara kita untuk meningkatkan kecintaan pada Allah nanti insyaallah dengan sendirinya makin khusyuk dengan sholat Kenapa orang bisa khusyuk? Karena dia memaknai sholat itu Dia mengenal sholat itu Kenapa orang bisa mengenal? Karena dia sering ikut ngaji Sering ikut pengajian Sering ngebahas sholat Makin cinta dia Tapi kalau misalnya dia sendiri mengenai sholatnya Ya sholat sih Sholat kan kewajiban Karena memang dari kecil saya sudah diajarin sholat Ya saya sholat Nah itu kan kurang Itunya itu. Kecintaannya itu jadi kurang Tapi kalau dia sering membahas masalah sholat Sering baca buku tentang sholat Tumbuh kecintaan jadi kuncinya lagi adalah, rajin-rajin ke majelis ilmu, rajin-rajin baca buku gitu. Bagaimana cara menembutkan hati yang keras dan emosional? Uh, yes, banyak zikir Karena zikir itu yang akan melembutkan hati dan banyak amal ibadah Banyak berkumpul dengan orang-orang soleh, rajin-rajin ke majelis ta'lib Kalau kita lagi galau di rumah, ada masalah apapun, entah itu di kantor atau di keluarga Coba kita keluar, jangan ngurung diri, ngurung diri setan yang jadi teman kita kita kita keluar, tapi keluar ke teman-teman yang soleh Jangan keluar ke teman-teman yang jahat Jadi jadi makin-makin parah Kita keluar ke teman-teman yang soleh Kita berada di masjid, kita cari di mana pengajian Biasanya itu ada inspirasi ya Kita cari pengajian Ada aja satu dua kalimat Si ustaz itu yang jadi inspirasi Orang lain mungkin menganggap biasa Tapi di kita jadi luar biasa Karena kita lagi punya masalah Saya sering begitu Oh iya, ya kayak benar, kayak seakan-akan semua masalah saya itu ada kena di situ. Jadi kita diperingati di situ. Kalau kita sengaja mencari, mencari inspirasi, mencari, siapa tahu ada nasihat di pengajian ini misalnya, ya, itu sering kali terjadi. Jadi bagaimana melembutkan hati yang keras? Rajin-rajin berzikir, rajin-rajin melakukan amal sunnah, dan rajin-rajin bergaul dengan orang-orang soleh, rajin-rajin mendengar ceramah, rajin-rajin mendengar ceramah akan bisa melembutkan hati yang keras itu tadi apa hikmah dibalik Allah mengutus banyak sekali Nabi dan Rasul pada sekelompok kaum sebelum kemudian mengutus Nabi saw untuk seluruh umat manusia bahkan seluruh makhluk dan setelah itu tidak ada Nabi Rasul dan waktu yang panjang hingga hari e, kiamat Allah alam Allah lah yang tahu apa hikmah dibalik itu semua tapi yang jelas segala sesuatu kan harus ada penutupnya e, sebab kalau masih diutus lagi e, mungkin hikmah dari, dari itu adalah Allah pengen umat bersatu nanti sebelum hari kiamat tiba dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kiamat itu kan udah dekat kata Rasulullah, ummu istu wasaatu kahatin. Aku dibangkitkan dengan hari kiamat itu udah kayak begini. Udah dekat maksudnya. Ya, eh, karena sudah menjelang hari kiamat jadi ditutup udah. Jadi kan bu, uh, bu, umur umat manusia itu udah lama. Nabi Muhammad ke kiamat itu udah dekat. Ini udah dekat kiamat sebentar lagi nih. Ya. Nah, jadi karena udah dekat perbanyaklah amal ibadah. Yang belum nikah nikahlah segera. Nah, ini apa e, Karena dekat begini Udah pengen disatuin oleh Allah Dalam satu syariat dan syiar tertentu Jadi di akhir Sebagaimana waktu zaman manusia pertama Muncul yaitu Nabi Adam Syiarnya satu Benderanya satu Mungkin Allah juga pengen di akhir dunia ini Bendera juga kembali satu Di bawah syariat dan Nabi yang satu gitu. Adapun mengapa dikutus banyak Nabi Dalam hadis disebut ada 124 ribu Nabi dan 314 diantaranya adalah rasul Jadi rasul itu lebih spesifik daripada nabi Itu karena semua umat harus ada nabinya Harus ada rasulnya Sebagai menjadi hujah Dia dihujjah Allah untuk mereka Jadi tidak akan orang dimasukkan ke surga atau neraka Sebelum di hatta Kata Allah dalam surah Al-Isra Kami tidak akan mengazam Sampai kami mengutus seorang rasul Ada rasulnya Cuman kita tidak tahu Orang Cina ada Rasulnya, orang India ada Rasulnya Orang Amerika, Indian semua Afrika ada Rasulnya Cuma kita tidak dikasih tahu dan memang tidak perlu tahu Yang penting kita tahu siapa Rasul terakhir Yaitu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Demikianlah yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan ini Salah janggalnya mohon maaf Kita akhiri wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh